Kita kasih kesempatan peserta selanjutnya yeah. wanita yang bercita-cita ingin menjadi artis. Wow! Pantang menyerah demi impian sang pujang hati semata. Yeah. Ini dia Risma Purwo Marei ku tetap tegak Dan takkan menyerang Aku masih belum Salah dan selalu Udah enak nyanyinya enak. Betul. Emang harus gumbrang-gumbrang si? terus. Ini enak sendu si? gitu. Cita-citanya Risma mau jadi artis. artis. Oh, eh, enggak oh. dikasih kesempatan hmm. sama mentor. Kasihan. Aduh. Jahara di para mentor. Kok enggak becus, kemudian ada ya, ya cita-citanya tercapai iya, untuk jadi artis. Kita, untuk tahu, kita juga tahu. Kita juga mana yang bagus mana yang enggak. Iya. Yeah. Bagus kayaknya pada sirik Pani, deh, separa meter. Panik, panik. ketakutan deh kayaknya. Pak kayak malu gitu dari gitu-gitu Aku ngarep Aduh, tadi loh Dia jalan. mau jadi artis padahal. <tuk> Heri, Susan. Iya. <tuk> Kenapa? <tuk> nah ini baru masuk akal. Belom, belom aja ngomong. Tapi gak bapak-bapak ngepangannya. Wap-leter loh Ki. Hei, hei, hei. Ida gue suruh pulang ya. jangan-jangan. <tuk> Ah, uh, selamat malam, Krisma Selamat malam. Um, apa ya? Secara tampilan si tampilan kamu tadi barusan sih uh, hanya menghibur saja menurut Waduh, oh, parah, parah. Ini kan pendapat pribadi. Waduh, parah, parah banget. Waduh, parah, parah banget. Parah, parah banget, parah, parah banget. Ini? Parah, ini kita saya. Gue enggak ngerti Wah, ini blognya ini apa. jujur. Aduh, parah-parah parah, tapi kanal jujur. Tadi ah, katanya enggak, enggak. Raya Tigi oh, ya. Aduh, kayak gini. Lihat tuh pendukungnya lo, lo, pendukungnya lo. <laughs> pendukungnya Risma ada banyak aduh, banget lo dari keluarga. Maaf ya buat pendukungnya Risma. Iya Risma begini. Um, <tuk> seperti yang tadi udah dibilang bahwa kriteria tim jago adalah unik. Jadi kalau tadi sih aku masih belum menemukan uh, sisi unik dari penampilan Risma yang baru. Waduh. Kalau suaranya bagus ya, pian. Ya, ya. ya bagus ya. aja enggak cukup. Kalau untuk tim jago, suara Lalu. bagus aja enggak cukup. Ini harus sesuai Lalu. dengan kriterianya. Jadi bagus aja sebenarnya enggak oh, cukup. Oh, enggak cukup. kalau Kalau kita, kita dengar suaranya Risma, terus kita langsung mikir, "Oh, ini Risma." Kita gitu ada strategi oh, oh, Oki okay yang ngerti Tapi maksudnya. Bisa dibikin, gini, o, ini bisa dikit, Oki. Gini-gini. Oke, sana lu. Kesel banget gue sama lu. Mbak Erick, oh, oh. kalau ada peserta yang bagus, Nggak, statementnya bagus saja tidak cukup. Kalau ada peserta cukup. yang unik, gak cuman sekedar unik. Harus dituncak karena suaranya, suaranya, suaranya juga yang bagus. Jadi kayak diputar balikin yeah, gitu. Bukan diputar balikin, akhirnya uh, uh, nah, harus ya, kawin. Nah, unik juga, kata -kata bagus kata -kata juga. Kalau ditujuin gak apa-apa itu ya? Gak ada, sekarang gini. Kalau kita iya. bicara penyanyi dangdut yang bersuara bagus itu banyak. Tapi yang punya karakter, yang unik itu kan tidak semua orang Jadi punya. Jadi harus, harus iya. unik Tapi untuk kan, masuk tim jago. Kalau untuk kriteria tim jago iya. Tapi kan unik itu bisa dibikin. Gaga gaga gaga. Kayaknya dapat pesan dari sana. Kalau bisa bikin hanya dari tampilan, tapi maksudnya yang betul-betul dari karakter pribadinya oh, si penyanyi tersebut. Auranya itu yang bisa dicari. Auranya di juga berbeda eh, pasti. Iya, emang. Aduh, cerdas okay, banget ya. Oke, okay, ngerti maksud. Gemes begini. Oke. Okay, okay. Satu lagi, sayang. Kira-kira rencana besok mau ke mentor siapa? Kira-kira. <laughs> Lu kerja kerasnya. Baimul <laughs> kali gue, Iya. Terus okay. tambahan lagi, Risma. Tadi uh. memang dia bagus nyanyinya, tapi sebenarnya masih banyak beberapa notasi yang pici. Itu tugas, tugas anda nantinya. Iya itu, enggak, enggak. Itu, itu tuh tugasnya. Memang pasti tugas yang mentor gak. adalah memperbaiki. Tapi nah, dasarnya dulu materinya itu sudah, sebenarnya dasarnya ada. Bener. Masalahnya saya belum menemukan sisi Kalo unik. Kalau sudah ada oh. bagus mas. susah, Eri susah juara. Eri susah tinggal tiga loh, Bener. jadi yeah. ini masih panjang acaranya. Bener. Jadi kalau menemukan sesuatu yang betul-betul spesial. Perasaan ada loh, apa namanya tadi kuota kalau memang bagus. Baru jadi saya akan bekerja, ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Yara. Lu kesana, kesana, kesal lu apa? Lu kesana deh, deh. orang pada nyerangin biar ini mentor tahu oh Ini peserta oh. bagus, lu malah muji-muji. Nah ikut pulang airnya susah aja lu Aneh lu. Gak ngerasa dipuji si Emma, oke emang pinter bisa bila. membaca pikirannya. Gini-gini, gini. uh, tadi... Hmm.